Bagaimana hukumnya istri bekerja hasilnya lebih banyak dari suami yang tidak boleh itu sombong kan begitu? Kalau bertanya bagaimana istri lebih banyak gajinya kok sombong? Wah daftar ahlinya nah, kan? Jadi itu jadi kalau tidak jadi maksudnya begini hidup dalam rumah tangga keindahan itu harus ada dan bukan karena materi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 Begitu loh. Eh, doanya salah, makanya suruh kerja juga. Dan ini akan terhindar dari maksiat wanita karir nanti itu selagi dicukupi alhamdulillah ketemu dengan anak. Doanya maule siang malam semoga diterima di sana, kerja di situ. Masyaallah. Salah doa makanya dikabul. Nah, kemudian kalau ternyata istri lebih banyak, jangan jadikan permasalahan, harus lebih tawadhu. Karena toat kepada suami tetap ada.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 Kalau enggak diambilkan dengan paksa oleh hakim dari duitnya suami diberikan kepada istri. Lihat indahnya Islam itu enggak ada perempuan yang terhinakan atau teraniaya. Ya. Sudah nyerai enggak bisa, ya kan? Kalau salah paham ya. Yang nyerai kan suami. Sudah enggak kasih tinggal di rumah. Enggak, di, enggak minta cerai, enggak dikasih. Ini kan terisa. Sudah begitu apa? Dirong-rong duitnya. Ada hal gitu. Masya Allah. Itu salah pilih, Bu, ya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 Istri yang memberi, istri yang memberi, kata Rasulullah, kamu yang memberi dapat pahala tiga, apa ya Rasulullah, satu nyenangkan suami lah ini, nyenangkan suami pahala gede, nyenangkan istri gimana, lebih gede, pahalanya apa, ibu jangan khawatir bu, jangan nanti ibu saja suruh baik sama suami, enggak adil nanti, suami harus baik sama istri nanti,